Allah akan meneruskan kajian kita dan uh, hari ini kita akan membahas di ayat 99 uh, Ini kelompok ayatnya cukup banyak ya, dan hampir sehalaman ya, dan pembahasannya juga cukup panjang ya Kita agak sulit untuk memenggalnya ini, ya tapi mungkin Biniyar baru bisa diselesaikan Kelompok ayat ini dalam Mungkin dalam dua pertemuan ya, ya Tapi gak apa-apa kita baca terlebih dahulu Dari ayat 99 sampai ayat 103 ya. bersama-sama terlebih dahulu membacanya A'udhu ya. billahi minash shaytani huwajib بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يغفو بها إن الفاصقون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 الله مصدر كل ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء طورهم كأنهم لا يعلمون. تبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل عنهم على الملائ كعين بباب لها غود وموس وما يعلماني من أحد حتى يقولا إنما نحن في اثننتن فلتكفوا فيتعلمون من نَبِيٌّ بَيْنَ الْمَغْضِي وَالزَّوْجَيْنِ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ نَبِيٌّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَد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 fa ulama thubatun min khair law kaanu ya'lamun walaqad anzalna dan sungguh kami telah menurunkan ilaika kepadamu ayatim bajjinatin ayat-ayat yang jelas Wahayak furubihah ilal fasiqun dan tidak ada yang kufur terhadap ayat-ayat yang jelas itu kecuali orang-orang yang fasiq. apakah setiap kali mereka mengikat janji nabatahu farikum minhum mereka membuangnya atau melemparkannya banyak di antara mereka bahkan sebagian mereka itu atau sebagian besar mereka itu tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun dan ketika datang kepada mereka seorang rasul min yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ma'ahum rasul itu membenarkan terhadap kitab yang ada di tangan mereka itu. Nabadzafariikum min alladzina utul kitaba kitaballahi. Sebagian orang dari ahlu kitab mereka melemparkan kitab Allah itu. Warau adhurihim ke belakang punggung mereka. Kaannahum laa 'lamun. Seperti halnya mereka itu tidak mengetahui. Seolah-olah mereka tidak mengetahuinya wa tattaba'u ma tatlu asy mulki Sulaiman dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa raja Sulaiman wa ma kafara dan Sulaiman tidak kufur walakinasy-syayatina kafaru setan-setan itulah yang kufur yu'allimuna nasa as-sihra mereka mengajarkan kepada manusia atau mengajarkan sihir kepada manusia. Wama unzina alad malakay ini bila bila harut atau marut dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia yaitu harut dan marut. Wama yu alimani min ahadin dan kedua malaikat itu tidak mengajarkan kepada Seseorang Hatta inna innama nahnu fitnah Sampai keduanya mengatakan bahwa Sungguh kami itu hanya sekedar fitnah Fala takfur Maka janganlah engkau kufur Faya ta'allamuna minhuma ma yufarrikuna bihi Bainal mar'i wa zauji Mereka manusia itu belajar Dari harut dan marut itu Perkara yang bisa dengannya Memisahkan antara seseorang laki-laki dengan istrinya. Wama humyobori nabihi min ahdin idlabi alnilah dan mereka tidak memadaratkan dengan sihir itu seseorang pun kecuali atas izin Allah. Wajtalamuna ma yudruhum wa layanfahum dan mereka belajar perkara yang ahlen perkara yang memadahanatkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Walaqad alimu lamanashtarahu malahu fil akhirati mil dan sungguh mereka tahu ya siapa orang yang wala manashtarahu orang yang membelinya itu dia tidak akan mendapatkan bagian ya di negeri akhirat. Wala biisma syarobian fusahum dan Sungguh ia adalah seburuk-buruknya apa yang mereka beli untuk diri mereka sendiri Laukanu ya'alamun seandainya mereka mengetahui Walau annahum aman wattaqaw lama min indillahi khairun Andai saja mereka itu beriman dan bertakwa Sungguh pahala di sisi Allah itu lebih baik Laukanu ya'alamun Andai saja mereka itu mengetahui Ini hadirin rahimahumullah Ya, beberapa ayat ini Punya topik Pembahasan yang cukup banyak ya, Cukup banyak Jadi ada Pembahasan tentang Dalil-dalil Kenabian Muhammad S.A.W ya, Ada Persoalan yang terkait Dengan Yahudi itu memiliki Kebiasaan untuk membatalkan perjanjian. Kemudian yang ketiga, mereka orang Yahudi itu membuang kitab Allah dan sebaliknya mereka kemudian malah mempelajari sihir. Yang keempat, ini adalah terkait dengan sihir sebelum masa Nabi Sulaiman salam Kemudian yang kelima adalah tentang kisah Harut dan Marut serta penafsiran tentang dua malaikat. Nah ini yang cukup uh, apa uh, plek ya dalam arti bahwa para ulama memiliki penafsiran yang agak uh, berbeda ya dari uh, satu versi tafsir yang biasa kita pahami. Gitu. Uh, karena itu maka di sini cukup cukup panjang pembahasannya. Kemudian ada topik di mana mempelajari sihir itu merupakan kekufuran, ya. Dan kemudian e, di antara sihir itu ada yang e, bisa membuat e, perceraian suami istri, ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kodok dan kodar Allah itu di atas segala sesuatu. Jadi ini topiknya cukup apa cukup panjang, cukup banyak dan ya apa pasti tidak bisa kita selesaikan pada pagi hari ini tapi insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang yang penting kita bagaimana bisa memahami sebagian dari persoalan yang dibicarakan oleh ayat-ayat ini ya. Yang pertama adalah dalailun nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentang bukti-bukti dalil-dalil nabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Abu Ja'far bin Jarir fi qawlihi ta'ala al-Imam Abu Ja'far bin Jarir maksudnya adalah Ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya telah mengatakan wa anzalna ilaika ayatin bayyinatin al-aya ay anzalna ilaika ya Muhammad artinya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad alamatin wadihatin Tanda-tanda yang jelas Dalla Latin ala watika Yang menunjukkan tentang kenabian engkau Wa tilkal ayatuma hawahu kitabullahi Tilka ayat-ayat itu adalah apa yang dikandung Di dalam kitab Allah Min khafaya ulumil yahudi Tentang ilmu-ilmu orang yahudi yang sangat detil Ya disini min khafaya yang samar-samar artinya adalah perkara-perkara yang amat sangat detil yang menjadi bagian dari ilmu orang Yahudi itu kemudian diungkap di dalam Al Qur'an. wa mukawina wa muk wa mknunati saroiri akbariim serta rahasia-rahasia ya, para rahib mereka yang menjadi kebiasaan dari para pendeta mereka wa akbar wa, wa akhbari Awalih min bani Israel serta berita tentang generasi-generasi awal bani Israel, wanabai, ya dan berita amma tauqum manat tentang apa yang dikandung oleh kitab-kitab mereka. Allah tilam yakin yang Almuhaillah ahbaruhum wa ulamauhum perkara yang hanya diketahui oleh para rahib atau ahli-ahli agama mereka wa maharrafahu awailuhum serta apa yang ditahrib, diselengkan oleh generasi awal mereka wa serta generasi mutakhir mereka wa baddaluhu min ahkamihim serta mereka merubah hukum-hukum mereka allati kanat fit tawrat yang sebelumnya ada di dalam Taurat fa tala Allahu fi kitabihil ladzi unzila ala nabih Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengungkap perkara-perkara ya, itu di dalam sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kana fi dhalika min amrihi an ayatu albayyinatu liman ansafana nafsuhu. Maka di dalam hal itu itu terdapat ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang jelas bagi orang yang jujur dengan dirinya. Wala ia dakha ilahala kha al hasad wal dan tidak kemudian membiarkan kehancuran terjadi dengan dirinya disebabkan karena sikap hasad, kedengkian serta melampaui batas mereka. Irtina fitroti kulid fitrotin sohihatin karena fitrah, Setiap orang yang memiliki fitrah yang sahih. Tasdiku man atta bimithli maja'abihi Muhammadun SAW adalah membenarkan setiap apa yang datang, ya, seperti apa yang datang, uh, didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Min al-ayati al-bayinati allati wussifa, dari ayat-ayat yang jelas yang telah disebutkan. Min gheri ta'allumin ta'allamahu min basyarihin tanpa proses belajar di mana ia belajar dari seorang manusia. Wala akhadha syai'an minhu an adamiyyin dan hal itu tidak diambil dari seorang anak Adam pun. Kama qala Abdurrahman bin Abbas bagaimana dikatakan oleh Abdurrahman dari Ibnu Abbas walaqad anzalna ilaika ayatan bayyinatin yaqul ia mengatakan pa anta tatluhu alaihim engkau membacakannya kepada mereka wa tukhbiruhum bihi 'aduwatan wa 'ashiyyatan dan engkau menceritakan kepada mereka tentangnya pagi hari dan petang hari wa bayyana wa bainadhalika dan di antara petang dan sore hari dan pagi dan sore hari wa anta indahum dan engkau di sisi mereka adalah seorang yang ummi lam taqra' kitaban tidak membaca kitab wa anta tukhbiruhum bima fi aydihim 'ala wajhi dan engkau menceritakan atau memberitahukan kepada mereka tentang apa yang ada di tangan mereka itu persis ya sebagaimana versinya Ya qulutah ya qulullahu ta'ala fi dhalika ibrotan wa bayanin Ya qulullahu ta'ala fi dhalika ibrotun wa bayanun Ya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan hal itu Itu merupakan pelajaran serta penjelasan Wa alaihim hujjatun lawkanu ya'alamun dan bagi mereka orang-orang Yahudi, hal itu merupakan hujjah, merupakan argumen jika mereka mengetahuinya. Jadi Cidahadir, rahimahumullah, ya, ini menjelaskan, walaqad ansalna ilaika ayatin bayinatin, kami telah menurunkan kepada engkau itu ayat-ayat yang jelas, wama yakfuru biha illal fasikun, ya, dan tidak ada yang kufur terhadap ayat-ayat yang jelas itu kecuali orang-orang yang fasik. Ya. Jadi, ada tanda-tanda ya diantara tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an adalah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Qur'an ini perkara-perkara yang menjadi ilmu dari kalangan bani Israel itu ya jadi semua persoalan yang terkait dengan Bani Israel itu diceritakan ya. Kandungan kandungan Taurat ya, Terus bagaimana perilaku atau karakter dari para rahib, para pendeta Yahudi Itu disebutkan ya, secara detil di dalam Al-Quran Kemudian Kandungan Taurat itu sendiri ya, Sedemikian detil disebutkan di dalam Al-Quran Sesuatu yang hanya diketahui oleh para rahim Para pendeta dan tokoh-tokoh agama mereka saja Tidak banyak ya, orang yang menguasai kandungan dari Taurat itu ya. Apa yang kemudian diselewengkan oleh generasi awal dan generasi mutakhir dari Bani Israel itu ini kan persoalan yang tidak ha tidak mungkin diketahui kecuali karena kajian sejarah gitu kan. jadi bagaimana Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Musa kemudian bagaimana perkembangannya ketika para rahib atau para tokoh agama itu mereka kemudian melakukan penyelewengan terhadap Taurat ya kemudian penyelewengan yang dilakukan oleh generasi mutakhirnya jadi ini adalah kajian sejarah yang kemudian diketahui atau disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan ini menunjukkan betapa bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa disangkal kecuali ia adalah benar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala gitu satu contoh misalnya orang-orang Yahudi Madinah itu tidak lagi mengetahui tentang kasus ketika generasi atau dalam apa seba, dalam satu suatu fase perjalanan ban israel itu mereka telah menuhankan uh, apa uh, uh, Azra Uzair ya. kan di dalam Al-Qur'an dikatakan waqalatil Yahudu Uzairudin Ibnullah waqalatil Nasara al-Masihu Ibnullah Orang Yahudi mengatakan bahwa Ozer itu adalah anak Allah. Orang Kristen mengatakan Nasrani atau apa Almasi itu anak Allah. Nah, Ozer atau yang biasa disebut dengan Azra oleh mereka dalam lidah mereka ya, itu pernah dituhankan, dianggap bahwa ia adalah anak Allah. Nah, ini tidak lagi populer pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan Yahudi yang tinggal di Madinah itu ya kemudian mereka mengkaji ya, sejarah mereka dan betul mereka kemudian mendapatkan kebenaran apa yang disebutkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa benar Uzair ini atau Azra itu pernah dianggap sebagai anak Tuhan oleh mereka yang kemudian loh, kok Muhammad tahu? kita aja gak tahu gitu Nah jadi kasusnya adalah Ini kan Taurat itu Itu menjadi tradisi lisan Tradisi oral itu Dalam waktu Lebih dari Seribu tahun Jadi kalau penelitian Israel Finkelstein Itu menjadi tradisi oral Dalam waktu kurang lebih Seribu lima ratus tahun Bayangkan Jadi seribu lima ratus tahun itu Taurat itu hanya dari lisan ke lisan dan itu tidak ada yang disebut dengan tradisi sanad. Kalau, kalau hadis, ya meskipun terjadi gitu, fase di mana hadis itu hanya menjadi tradisi oral, tradisi lisan, tapi kan ada yang disebut dengan sanad. Siapa yang mendapatkan dari siapa? Ya orang-orang itulah yang kemudian diklarifikasi kesikohnya, ya kedobitannya. Itu, ini bisa dipercaya atau tidak gitu karena itu maka ada sanad. Sanad itu yang menjamin kebenaran sebuah berita. Ya. Karena orang-orang yang ada atau yang hidup sejamannya, ini apa menilai si fulan itu ya, apakah dari sisi agamanya layak dipercaya atau tidak? Apakah dari sisi kemampuan hafalan daya apa daya ingatnya itu itu bisa dipercaya bahwa dia tidak lupa atau tidak. Itulah yang kemudian membuat hadis itu Ya memiliki mata rantai sanad yang bisa menjadi bahan penilaian apakah berita ini benar atau tidak Nah Taurat itu bayangkan dalam waktu 1500 itu menjadi tradisi lisan bayangkan Dan itu tidak ada yang disebut dengan sanad. sanat itu. Sementara hadis Jangankan apa setelah Nabi Muhammad justru ketika ia keluar dari lisan yang mulia Nabi Muhammad saw juga mulai ditulis meskipun ada tradisi lisannya dan itu tidak lama ya karena itu maka hanya membutuhkan satu generasi sehingga atau apa pada generasi ketiga satu generasi pertama sahabat itu tradisi tulis itu sebagian dilakukan pada generasi kedua itu pada masa tabi'in itu sudah sedemikian gencar secara resmi hadis itu dituliskan dan itu dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ya secara resmi apa hadis dituliskan dan kemudian apa momentum yang puncak dari penulisan hadis itu adalah pada generasi tabi'in -tabi jadi hanya membutuhkan waktu ya kurang lebih satu abad dia ya, satu abad sampai pada akhirnya kemudian uh, hadis itu benar-benar uh, telah dikodifikasikan dengan sempurna oleh para ahlinya oleh para ulama hadis ya sehingga pada akhirnya dengan tradisi sanad itu itu tidak kemudian melahirkan ada keraguan tentang kebenaran dari berita yang disahihkan oleh mereka nah sementara ini taurat itu itu 1500 tahun itu dalam tradisi lisan itu tadi bisa dibayangkan itu bagaimana kemudian pembengkakan itu penyimpangan pembiasan itu yang terjadi selama 1500 tahun itu nah ketika Uzair atau Azra ini ini berhasil mengkodifikasikan yang dianggap yang disebut dengan Taurat itu ya dalam bentuk tertulis, terkodifikasi nah ini kan sebuah pekerjaan yang di luar di luar nalar mereka ini mustahil orang ini ini bisa melakukan pekerjaan ini kecuali kalau dia memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Tuhan sebagai anaknya itulah awal kemudian di mana mereka ya menuhankan atau menganggap usir itu adalah anak Tuhan. Jadi mereka kemudian mendapatkan itu, oh ternyata benar ini, gitu ya. Ini satu contoh ya, satu contoh ya bahwa Al Qur'an menceritakan tentang perkara-perkara yang sangat detail yang menjadi kandungan dari Taurat, apa yang terjadi dengan generasi awal mereka, ilmu-ilmu yang hanya diketahui oleh tokoh-tokoh besar mereka di dalam apa agama Yahudi tetapi kemudian Nabi Muhammad saw menyampaikan hal itu dengan terang benderang gituan. Nah hal ini ini menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan lain kecuali bahwa Muhammad saw itu benar sebagai seorang utusan Allah yang mendapatkan ilmunya langsung dari Allah subhanahuwataala. Gituan. Satu contoh misalnya, contoh lain dia kalau misalnya kita melihat sebuah versi ya, tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW yang kemudian ya, apa, mustahil ya, Nabi Muhammad itu mendatangkan Al-Quran itu dari dirinya sendiri kecuali ia adalah mendapatkan wahyu dari Allah ya, ya seperti misalnya yang pernah saya ulas tentang Dr Mauriz Bukail misalnya adalah seorang ahli dokter ahli bedah dari Perancis ya ketika dia mempelajari tentang apa uh, proses penciptaan manusia kemudian pertumbuhan janin di dalam rahim ibunya ia mendapatkan bahwa apa yang dikatakan Al Quran tahapan-tahapan pembentukan atau pertumbuhan anak di dalam rahim itu itu persis seperti yang disebutkan Atau hasil penelitian kedokteran atau medis Palingannya Ia mengatakan bahwa Penelitian ini, ini baru diketahui Tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian Dia sebagai seorang ahli medis Tahu persis tentang perkembangan Dan penelitian ilmu itu Tetapi bahwa Al-Quran Sejak 14 abad yang lalu Sudah berbicara persis tentang Penemuan-penemuan ilmiah itu maka ia mengatakan dengan percaya diri bahwa mustahil Al-Quran ini ciptaan Muhammad ya. karena itu maka sah seorang muslim seperti Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah benar dan tidak ada keraguan di dalamnya mengapa? karena Al-Quran sejak 14 tahun abad yang lalu ketika ilmu pengetahuan belum ditemukan ia sudah berbicara tentang hal-hal yang baru kemudian ditemukan di abad ke-20 ini. Ya, karena itu maka orang-orang pada zaman Muhammad itu belum tahu ilmu ini karena ia baru ditemukan abad ke-20 itu. Karena itu maka tidak ada cara lain untuk mengatakan untuk membenarkan bahwa ia adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari kebenaran apa kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak ada cara lain bagi orang yang jujur dengan dirinya, kecuali mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa orang Yahudi itu menolak itu? Disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah karena hasad. Dan yang kedua adalah karena al ya Melampaui batas. Kenapa hasad? Ya, Persoalannya jelas karena mereka menginginkan Nabi akhir zaman itu dari jalur Ishak, ya ternyata tiba-tiba ia datang dari jalur Ismail padahal antara Ishak dan Ismail itu dianggap ya itu dua jalur yang ya apa memiliki perseteruan ya yang laten ya dan karena itu maka sampai hari ini sesungguhnya ya persoalan tentang Palestina dengan apa Israel adalah persetujuan dari dua jalur itu gituan dua jalur keturunan Ibrahim Alisalam itu nah itulah yang kemudian membuat hasad kenapa Al Baghuy ya karena kalau hanya sekedar hasad ya mungkin tidak akan sampai mengatakan sesuatu yang melampaui batas itu ya mengapa ilmu yang sedemikian rupa mereka ketahui tiba-tiba seolah-olah itu mereka tidak pernah mengetahuinya nah inilah yang kemudian disebut dengan al ya. dan al-bagyu ini adalah awal dari segala bentuk musibah ya dalam hidup umat manusia ya jadi kalau orang memiliki fitrah yang sahih itu tidak ada cara lain ya sebengal apapun kalau fitrahnya itu masih sahai ia akan membenarkan ya bahwa Muhammad salallahu alaihi salam itu adalah ya putusan Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah yang membuat kemudian betapa banyak orientalis yang pada akhirnya masuk Islam ya, saya mengkaji ada ada dua buah buku yang pernah saya baca Terkait dengan orientalisme Jerman ya Itu yang pertama ditulis oleh Ridwan Syed ya, Ridwan Syed itu adalah seorang ahli uh, Politik dari Lebanon. S1 nya di Al-Azhar Kairo, Kemudian S2 dan S3 di Cambridge Kemudian yang kedua itu buku yang ditulis oleh uh, Mas Nama uh, ada Saya lupa itu Judulnya sama adalah Alistishroq al-alman Orientalisme Jerman Ternyata pembahasannya sama Atau analisisnya sama Mengapa umumnya Orientalisme Jerman itu Itu Insok, jujur Dan karena itu banyak di antara mereka Yang pada akhirnya masuk Islam ya. Salah satunya adalah uh, Sigrid Hunker misalnya Dari Hamburg nah, Ternyata penyebabnya sama Karena Jerman sebagai sebuah negara itu tidak punya kepentingan ya imperialisme dan kristenisasi di dunia Islam itu sementara Inggris Perancis ya kalau di negara kita adalah Belanda itu yang melahirkan Senau ke Groenjo gitu itu kan karena memiliki dua kepentingan kepentingan imperialisme dari sisi politik dan kepentingan kristenisasi itu nah Itulah yang membuat kemudian orang-orang yang bekerja mengkaji Islam itu membawa ideologi negaranya sehingga orientasi dari kajian mereka tentang Islam itu itu bukan untuk mencari kebenaran tetapi untuk mencari kelemahan. Itulah yang membuat kemudian umumnya orientalisme yang memiliki ya, misi dua hal itu itu tidak mendapatkan hidayah kenapa? jadi itu al-bagyu al dan alhasad gitu. jadi orang yang memiliki hasad apalagi kemudian dilengkapi dengan sikap melampaui batas kebenaran yang jelas justru diupayakan untuk ditutup-tutupi ini pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan hidayah, demikianlah yang terjadi dengan ban Israel yang diceritakan di dalam ayat ini sementara orang-orang yang meskipun awalnya tidak meyakini tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran, tetapi ketika dia mencoba ya ingin tahu kandungannya itu dimungkinkan besar dia akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang dikatakan Ibnu Katsir ini kalau fitrahnya itu sahih ya, maka setiap orang yang membaca Al-Qur'an itu dia akan mendapatkan hidayah dari Allah itu. Dia akan mendapatkan dia akan membenarkan bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau kemudian dia menganalisis, memahami Al-Qur'an ini dari kondisi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu dikatakan di dalam Al-Qur'an sebagai seorang yang ummi. Sebagai seorang yang ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Banyak orang yang kemudian mengotak-ngatik kondisi keumian Muhammad SAW itu. Oh mustahil itu Muhammad tidak bisa membaca, mustahil Muhammad tidak bisa menulis Kemudian menakwilkan kata-kata ummi itu sebagai sesuatu yang lain ya Tetapi tegas ya Banyak ayat, banyak hadis yang menyebutkan kondisi buta hurufnya Muhammad SAW Ya ketika kemudian orang protes, saya banyak mengat, saya sering mengatakan begini, terkadang kondisi buta huruf itu bukan merupakan kelemahan, kelemahan bagi orang yang biasa-biasa, tetapi bagi orang-orang tertentu itu tidak menjadi kelemahan. Saya pernah apa, nonton acaranya Kick ND, ini ada seorang yang membangun universitas, ternyata. Dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu perguruan tinggi itu besar sekali mahasiswanya banyak. Itu ternyata yang membuatnya tidak bisa membaca dan tidak bisa. Subhanallah. Ya. Ketika kemudian kita melihat itu adalah takjub. Apalagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kondisi keumian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ini adalah mujizat lain untuk kemudian mengukuhkan ya satu kebenaran yang ada di dalam dirinya bahwa ia tidak belajar tidak membaca literatur-literatur baik Yahudi dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, tidak kemudian belajar dari orang-orang yang terindikasi mereka itu mengetahui banyak tentang Taurat dan Injil tetapi ketika Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan dengan detail apa yang dikandung di dalam Taurat, apa yang dikandung di dalam Injil, bahkan kemudian perjalanan sejarah Bani Israel itu dengan detail itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada cara lain kecuali mengatakan, apa mengatakan Nabi Muhammad benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an surat Al-Imran -Al kan menceritakan itu ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Zakaria dengan Keluarga Imran Ketika mereka berselisih ya Tentang pengasuhan Maryam Itu detil sekali Al-Quran mengatakan Seolah-olah engkau Muhammad ada di samping mereka Ada di sisi mereka Ketika mereka berselisih Ketika mereka pada akhirnya bersepakat Untuk melemparkan pena-pena mereka ke sungai Mengundi siapa pena siapa yang apa alirannya paling cepat dia yang berhak untuk mengasuh Maryam gitu. Nah, ini kan detail sekali. Jadi, gambaran Al-Qur'an itu adalah seolah-olah engkau Muhammad itu ada di samping mereka ketika mereka berselisih, ketika mereka mengundi gitu. Siapa orang-orang yang paling berhak untuk mengasuh Maryam. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang saya muliakan, ini adalah ayat-ayat uh, yang jelas tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Muhammad yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak belajar, ya kepada orang-orang yang terindikasi memiliki pengetahuan yang detil tentang Taurat dan tentang Injil, tetapi kemudian ketika ia mengatakan hal-hal yang sangat detil tentang Taurat tentang Bani Israel, ini adalah menunjukkan bahwa ia mendapatkan ilmu itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama adalah dalail nebuwati muhammad sallallahu a'alaussalam Hai tema yang kedua adalah naqdul uhud min adatil yahud ya membatalkan perjanjian itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi kuala Malik bin Saib bin As-Saib Malik bin As-Saib mengatakan Hai nabu'itha Rasulullah sallallahu a'alaussalam ketika Rasulullah sallallahu a'alaussalam diutus wa zakaruhum ma akhadha alaihim kepada mereka tentang perjanjian yang telah ya, mengikat mereka wa ahida ilaihi wa ahada ilaihim fi Muhammad sallallahu alaihi dan tentang perjanjian kepada mereka terkait dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wallahi ma ahida ilaina fi Muhammad ya Malik bin Asyib itu mengatakan demi Allah kami tidak pernah mendapatkan perjanjian terkait dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'akhwat alina min sakon dan Allah tidak mengambil perjanjian itu dari kami. Ba'uzzaallahu taala maka Allah menurunkan firmanNya awakul la ma'ahaduah dan nabadu minhum. -hmm. Apakah setiap kali datang atau setiap kali mereka terikat mengikat sumpah kemudian sumpah itu dihempaskan dilemparkan oleh sebagian mereka wakwala al hasan al basri al hasan al basri mengatakan fi kaulihi dalam firman Allah balak terumlayy minun bahkan mayoritas mereka itu tidak beriman kaula naam ya yang mengatakan ya lai safil ardi ahdun yuahidun alaihi illa naqduhu wa nabduhu ya, di atas permukaan bumi ini tidak ada sebuah perjanjian ya di mana mereka terikat dengan perjanjian itu kecuali mereka batalkan dan kecuali mereka lemparkan perjanjian itu yuahidunal yuma wain kudu nawadan mereka melakukan perjanjian hari ini dan kemudian membatalkannya esok hari nah, jadi hadir Muhammadullah ini adalah sebab dari turunnya ayat walamajah awakulama ahad ahad wahdan wa nabatahu farikum minhumbal akterum layuk minun adalah terkait dengan Malik bin Asy'if orang Yahudi itu sudah terikat perjanjian terkait dengan Kenabian Muhammad SAW banyak sekali perjanjian-perjanjian ya antara Allah dengan Bani Israel ayat yang pernah kita bahas adalah terkait dengan bagaimana Allah itu membuat gunung itu persis ada di kepala mereka seolah-olah gunung itu adalah awan yang menaunginya yang mereka ketakutan betul jika gunung itu kemudian ditimpakan dijatuhkan pada mereka itulah yang kemudian membuat mereka tunduk ketika itu menerima Perjanjian eh, terkait dengan para nabi Nah, <coughs> karena itu maka salah satu dari poin yang telah diangkat oleh Allah sebagai sumpah dengan Bani Israel itu adalah terkait dengan kenabian Muhammad SAW mereka menerima betul sebelum diutusnya Nabi Muhammad bahwa Muhammad itu adalah nabi akhir zaman itu diterima tidak ada seorang pun yang menolak tentang berita ini bahkan kemudian mereka jadikan ia senjata untuk menakut-nakuti orang Aus dan Khodros di Madinah. Ya. Tetapi ketika ternyata yang datang itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada hubungannya dengan jalur Ishak itu, nah inilah yang kemudian mereka melemparkan perjanjian itu seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Nah, jadi kasus ini adalah terkait dengan terjadi dengan Malik bin Asyawi, ya. Ketika ya, apa diceritakan tentang salah satu perjanjian yang telah diangkat oleh Allah dengan bang Israel itu adalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wama akhoda alina miltaqon, ya. Wallahi maahida fi Muhammad, demi Allah, kami tidak pernah bersumpah tentang kenabian Muhammad dan Allah tidak mengambil sumpah itu dari kami. Nah, ini yang kemudian ditiadahkan, dia ya, dinegasikan sumpah itu. Itulah yang kemudian membuat ayat ini awakun lam ahadu ahdan nabadzahu farikun minhum ya. Memang disebutkan adalah farikun minhum karena yang terkait atau yang terjadi dialog antara Nabi Muhammad itu adalah dengan beberapa orang ya dari kalangan Bani Israel tetapi bal aktharhum la yu'minun ya mayoritas kebanyakan mereka itu tidak beriman ya hadinahmahumullah itulah yang kemudian membuat ya, umat Islam yang sadar tentang sifat-sifat dari Bani Israel itu itu tidak percaya dengan apa yang disebut dengan perjanjian damai dengan Israel dan mereka kemudian mengatakan hanya orang-orang yang dungu yang percaya dengan Israel. Itu dan itu sejak lama, ya sejak dari eh, apa perjanjian Camp David ya, antara Sadat dengan Israel. Itu setiap kali ada satu perjanjian maka esok harinya atau beberapa waktu kemudian perjanjian itu dibatalkan, ya dilanggar itu tidak hanya terjadi pada saat dimana Al Qur'an ini turun dibuktikan oleh Rasulullah SAW yang ketika ia mengikat satu perjanjian apa yang disebut dengan apa eh, dokumen eh, apa perjanjian Madinah ya eh, seluruh paksi masyarakat yang ada di Madinah ketika itu itu di apa ambil satu perjanjian damai Nabi Muhammad saw mewakili umat Islam orang-orang musyrik Madinah yang ketika itu belum masuk Islam kemudian orang-orang Yahudi dari berbagai suku ya bani Kainukoh bani Nalbir bani Khaybar itu mereka terikat di dalam sebuah uh, dokumen apa yang disebut dengan uh, apa uh, mawasik Madinah kita ya, yang sekarang biasa disebut dengan apa uh, piagam Madinah kita piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi kita ketika perang Ahzab mereka ya melanggar perjanjian itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad saw diundang oleh mereka untuk datang ya ke kampung mereka. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hampir itu kena tipu daya mereka di mana mereka mengangkat apa batu besar ke atas gedung itu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ bersandar dan akan dijatuhkan ya di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena Allah memberitahu tentang ya apa yang akan dilakukan oleh mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar meminta izin ya diikuti oleh para sahabat karena Rasul keluar maka para sahabat mengikutinya ya pada akhirnya kemudian tipu daya ini ini gagal dan pada akhirnya kemudian mereka bisa terusir dari Medina kita bahkan Nabi Muhammad SAW dan kita sudah membahasnya itu di apa di diracun ya hingga pada akhirnya racun itu masih membekas sampai pada waktu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia kita Nah, jadi pada apa pada masa Al-Qur'an yang diturunkan ya. Kemudian terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan betapa bahwa orang-orang Yahudi itu selalu berusaha untuk melanggar perjanjian-perjanjian mereka. Hingga hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an terkait dengan perilaku mereka ini ini perilaku yang laten. Itulah yang saya katakan bahwa mengapa kisah Bani Israil dalam Al-Qur'an sedemikian detail ya sampai kemudian membuat uh, apa Muhammad Said Tantawi mendapatkan gelar dokternya itu dengan sebuah disertasi besar tentang Bani Israil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau kemudian memiliki ke, apa keilmuan yang luar biasa sehingga pada akhirnya beliau menjadi Grand Sheikh Al-Azhar ya. Itu beliau mengatakan karena persoalan tentang Bani Israel ini adalah persoalan yang paling lapen di dalam sejarah manusia Alquran menceritakan sedemikian detail untuk menjadi pelajaran bagi kita ya karena tantangan yang paling berat dari umat manusia ini sampai pada akhir zaman itu datang dari kelompok manusia seperti ini ya. jadi hadun rahmatullah ini awa kulla ma'ahad wa'ahdan nabadahu farikun minhum bal aqtarhum la yu'minun nah ini menjadi pelajaran penting tentang Ya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam dengan Bani Israel ini adalah perkara yang sia-sia dan itulah yang kemudian di, apa, dipahami dengan uh, jelas oleh uh, sebagian dari pergerakan umat ini seperti misalnya ya, Hamas misalnya dan paksi-paksi lain itu banyak yang kemudian menilai perjanjian dengan bang Israel dengan Yahudi itu adalah perjanjian yang sia-sia dan bukan cara untuk memerdekakan negerinya. Dan, baik itu itu yang kedua ya topik yang kedua, topik yang ketiga adalah al-Yahudu Torohu Kitab Allahi Wakbalu wa Al-Sihri. Ya, Yahudi itu melemparkan Kitab Allah dan sebagai gantinya mereka kemudian mengkaji sihir. Dan, Nah ini perkara sihir. Dan perkara sihir inilah yang kemudian menjadi pembahasan panjang dari kelompok, -kelompok apa kelompok ayat-ayat ini ya. Qala As-Sadi, As-Sadi mengatakan walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum. Qala lamajahum muhammadun sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad datang aroduhu bit tawrat. Mereka kemudian mempertentangkan Kitab Allah itu dengan Taurat. Bahwa semua hubiha. Mereka kemudian memusuhi Nabi Muhammad SAW itu dengan Taurat. Patfakot atau Taurat wal Quran. Ya. Ternyata Taurat dan Al Quran itu memiliki keserupaan, kesesuaian. Karena itu Al Quran ini dikatakan musabdi kulimma ma'hum. Al Quran itu membenarkan panabadzut tawrata mereka kemudian melemparkan taurat wa akhadhu bi kitabi asif mereka kemudian sebagai gantinya ya mengambil kitab yang ditulis oleh asif asif ini adalah seorang ahli sihir ya wasihru harut marut kemudian ya sihirnya harut dan marut kalau miwafik Al -Quran. karena itu kemudian tidak sesuai dengan Al Quran. Pali dalika kauluhu kaan oleh karena itulah maka Allah berfirman seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Wakola kotadafik aurikaan nahumla yang alamun, kotadaf mengatakan tentang ayat ini. Innal kau makaan wahalamun, sesungguhnya mereka itu dulu mengetahui Walakin nahum nabatu ilmahum, tetapi kemudian mereka melimparkan ilmunya. Wakatamuhu Menyembunyikan ilmunya, wajah hadubihi dan mereka kemudian ingkar dengan ilmunya itu sendiri. Nah, jadi hadirin rohimakumullah ini ayat walamaja ahum rasul minaindillahi musaddikul lima ma'hum. Ma Ketika datang seorang rasul, Nabi Muhammad, ya dia benar diutus dari sisi Allah, membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan mereka ya. jadi awalnya mereka menganggap Taurat itu bertentangan dengan Al-Quran ya. itulah yang mereka jadikan alasan kami sudah mendapatkan kitab yaitu Taurat ya. ternyata Taurat itu meskipun jelas banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya karena terjadi tahrif penyelewengan penyelewengan ya e, kalimat yang satu diganti dengan kalimat yang lain baik karena motif kesalehan maupun juga kesengajaan ya, sebagai sikap dosa mereka pada akhirnya kemudian terjadi perbedaan dari Taurat asli yang diturunkan Allah kepada Musa alaih salam tetapi apapun yang terjadi meskipun itu semua terjadi masih banyak ya kesesuaian-kesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ketika itu kemudian mereka dapatkan kesesuaian itu, mereka kemudian melemparkan, tidak menjadikan Taurat itu sebagai pegangan khusus terkait dengan Nabi akhir zaman, ya tentang Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang dibawanya. Apa gantinya, ya gantinya adalah mereka mengambil kitab yang lain. Ibn Kathir menyebutkan bahwa kitab yang lain itu adalah kitab tulisan yang ditulis oleh Asif Ibn Barqiyah ya jadi ketika Conan ketika apa uh, dulu pada masa Sulaiman ini kan terjadi kelebih ke apa ke uh, khawarik ya terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa ya seperti misalnya Nabi Sulaiman pernah apa eh, meminta siapa yang mendatangkan singgah sana Balqis kemudian ia didatangkan ya sekejap mata misalnya kemudian ada yang pernah mengatakan bahwa saya bisa mendatangkannya sebelum engkau bangun dari tempat engkau duduk kayak tetapi orang yang adalah yang ilmun min al kitabia anaatika bihi kembali antar kembali antyarat da ilaika perfu. Saya akan mendatangkan sehingga sana bilkis itu sebelum engkau bahkan mengejapkan mata dan itu lebih cepat. Ya. Itulah yang kemudian terjadi pada masa Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi ketika itu dan nanti kita akan bicarakan tentang bagaimana sihir ya, sebelum Nabi Sulaiman dan pada masa Nabi Sulaiman itu menjadi sebuah fenomena gitu dan pada akhirnya kemudian sampai sekarang ya sihir itu itu selalu ya memiliki hubungan ideologis dengan Bani Israel. ya Bapak Ibu saya dulu orangnya nakal gitu ingin tahu gitu ada seorang teman ketika itu dia bercerita tentang kitab Syamsul Ma'arif ya Syamsul Ma'arif dia mengatakan bahwa saya mendapatkan pesenan kitab ini itu beberapa belas eksemplar. Mereka mengatakan kalau kamu bawa buku itu, kamu pulang gratis, gitu. Artinya dia dijanjikan tiketnya itu pulang pergi diganti, gitu. Dia membeli nyari buku itu, buku itu tidak tidak mahal karena buku yang dicetak dengan kertas yang eh, apa sangat biasa, gitu. Dan ketika pulang dia mengatakan saya pulang benar gratis gitu. Jadi pulang gratis ketika itu luar biasa gitu. Ternyata ketika saya baca gitu, Memang simbolnya Simbol-simbol Bani Israel Jadi kan ada yang disebut Dengan Raja ya, Raja itu kan gambar-gambar Yang digambar Huruf-huruf tertentu Angka-angka tertentu, bentuk-bentuk tertentu Dari Raja-Raja yang kemudian dianggap Sebagai, bisa dijadikan Sebagai ajimat atau jimat itu kecenderungannya Atau hampir keseluruhannya Itu memiliki hubungan dengan tradisi Israel itu Jadi awal dari Kemunculan tentang Sihir itu itu Dari kalangan Ban Israel Itulah yang kemudian sampai hari ini Kita masih disuguhkan Dengan berita sebuah sekte Ban Israel yang disebut dengan Kaballah Jadi Kaballah itu adalah Sektenya ahli sihirnya Bani Israel, ya. Dan kasusnya adalah ayat ini berbicara tentang fase sejarah ketika Bani Israel itu itu ditawan oleh Nebukadnezar ke Persia. Persia itu adalah wilayah yang dulu ya, kalau sekarang masuk kategori apa Iran, apa Irak ayat karena itu maka negeri Babilonia ayat ini berbicara tentang bi harut wa marut ini adalah tempat di mana Harut dan Marut itu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, jadi ketika itu ya, ketika itu <tuh> ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan orang-orang Yahudi itu, itu mereka kemudian melemparkan tidak menjadikan Taurat itu sebagai pegangan ya. Mereka kemudian justru menjadikan kitab yang ditulis oleh Asif sebagai pegangan gitu. Nah, inilah yang kemudian disebut bahwa al-yahud tarhu kitaballahi waqbalu 'ala sihri Mereka ya apa melemparkan kitab Allah, maksudnya adalah Taurat, kemudian mereka sebagai gantinya mempelajari sihir gitu. Nah, terakhir ya. Kana sihir qabl ahdi Sulaiman alaihi Sihir sebelum masa Sulaiman alaihi salam. Qala Asadi, mengatakan fi qawli ta'ala tentang firman Allah, wa tab'u matatushayatin 'ala mulki Sulaiman. Ayah ala ahdi Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan 'ala mulki Sulaiman itu bukan dalam arti kepada Raja Sulaiman tetapi ala ahdi Sulaiman para ahli tafsir sepakat ini ada kalimat yang mahdufah ada kalimat yang ter, yang dibuang ya yaitu kata-kata ahdun ala ahdi Sulaiman pada masa Sulaiman Qala qanatis syaitinu tas'udu ilas sama ia mengatakan bahwa sebelum itu atau sampai pada hari itu dan ini terus terjadi Sampai pada tahun di mana Nabi Muhammad SAW itu akan diut akan terlahir, itu setan-setan itu biasa naik ke langit. Pataku dumin hamako aidalis samai setan itu kemudian ongkang-ongkang di langit itu. Ya, payastami o kalamil malakikati mereka kemudian mendengarkan kata-kata malakikat mayakuno fil ardi apa yang akan terjadi di atas bumi itu min mautin au ghaibin au amrin baik terkait dengan kematian seseorang, si fulan akan mati, si fulan akan mati atau tentang perkara yang gaib atau tentang satu urusan. Bayatun al-kahana Mereka kemudian mendatangi tukang dukun, mereka kemudian menceritakan tentang berita yang mereka dapat dari langit itu. Fatuhaddisu al-kahana tu annasa. Dukun-dukun itulah yang kemudian berbicara kepada manusia. Fayajidunahu kama qalu. Orang-orang itu mendapatkan apa yang dikatakan oleh dukun itu persis terjadi. Ya. Falamma amanat humul kahanaatu kadzabu lahum. Ketika dukun-dukun itu percaya kepada ya, setan-setan itu, maka setan-setan itu kemudian membohongi mereka. Ya wa adkhalu fihi ghayrahu mereka memasukkan dalam pembicaraan mereka itu sesuatu yang tidak benar gitu. Fazhadu ma'aqulikalimatin sab'ina kalimah. Maka setiap satu kalimat itu satu kalimat yang benar ya, Mereka kemudian tambahkan imbuhkan 70 kalimat. Ya. 70 kalimat. Jadi yang satu berita yang mereka dapat dari langit Tujuh puluh kalimat itu adalah kebohongan-kebohongan yang diimbukan. Tapi dukun-dukun itu sudah percaya apapun yang didata, di, mereka dapatkan dari setan-setan itu mereka kemudian percaya. Fakta tabernasudari kalhadis pilkutubi maka orang-orang menuliskan pembicaraan itu di dalam sebuah buku. Wafasha dzalika fi bani dan kemudian tersebar ya hal itu di kalangan bani Israil annal jinna ta'lamul ghaiba bahwa jin itu tahu tentang perkara yang gaib. Ba'a Sulaiman bin nas, maka Sulaiman kemudian apa mengutus orang-orang ya bajama'atil kutub, ya kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan sihir ya yang ditulis oleh dukun-dukun itu faja'ala <tuh> fi kemudian mengumpulkannya di dalam sebuah kotak thumma tahta kursiyyi nabi sulaiman kemudian menguburkan kotak itu di bawah aras Sehingga sanaknya kerajaan nabi sulaiman falam yatun ahadun minasyayatinni maka tidak ada seorang pun dari kalangan syaitan yastati an yadnu minal kursiyyi illa turiq tidak ada seorang setan pun. Setan itu seorang atau apa, Atas ekor. Tidak ada satu pun setan. Gitu, gitu, yang bisa mendekati apa kursi singgah sana Nabi Sulaiman itu. Ya, kecuali dia terbakar. Wa qala. La asma'u ahadan yadkur anna syayatina ya'lamuna al-ghaiba illa zuribata'unukuhu ya. Ia mengatakan bahwa tidak saya tidak mendengar seorang pun yang mengatakan bahwa setan itu mengetahui perkara yang gaib kecuali dia dipenggal lehernya. Jadi ini sebagai sebuah tindakan keras Nabi Sulaiman terhadap orang yang terpengaruh dengan apa yang dikatakan hmm. oleh dukun-dukun di mana setan tahu tentang perkara yang gaib, ya. Dalam mamata Sulaiman Ya, ketika Nabi Sulaiman itu meninggal wa zahabat al ulama alladzina kanu ya'rifuna amra demikian para ulama yang mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman juga meninggal. Wa khalafa khalfun, kemudian datang generasi setelahnya, tamassala syaitan fi surati insanin. Kemudian datang setan memperlihatkan dirinya dalam bentuk manusia. Tumahat tanah faran min bani Israel. Kemudian dia mendatangi beberapa orang dari bani Israel. Fakola luhum. Kemudian dia mengatakan kepada mereka, Adulukum malakan jin, la tak kulunahu abadan. Mau enggak? Saya tunjukkan kalian sebuah perbendaharaan yang tidak akan kalian habis ya dimakan untuk selama-lamanya. Kaulunaham. Mereka mengatakan dia. Kaulah fahparu tahtal kursi. Ia mengatakan gali lah apa yang ada di bawah sehingga sana kebesaran Sulaiman pada haba ma'hum Ia setan itu pergi bersama orang-orang itu wa arrohum al makana wa komanah ya Ia kemudian memperlihatkan kepada mereka tempat dan dia berdiri persis di tempat itu fakolahu padni mereka kemudian apa uh, Mengatakan padanya dekatlah, fakola lah itu. Dia mengatakan lah, walaikin naniha unafi idikum. Tapi saya di sini, ya dan e, apa e, tetap kalian akan e, apa kalian saya tidak saya tidak akan beranjak dari tempat ini. Maksudnya e, setan itu dia tidak mendekat kepada kursi itu sehingga sana itu. Kenapa? Karena e, meskipun dia itu memperlihatkan uh, bentuknya dalam bentuk manusia, tetapi sadar diri bahwa dia adalah setan. Tidak ada setan yang mendekati singgasana itu kecuali terbakar. Karena itu maka yang menunjukkan tentang tempat itu setan yang menunjukkan tempat itu dia tidak mendekat, ya dia te tetap uh, jauh dari singgasana uh, Nabi Sulaiman itu. Ketika kemudian orang-orang menyuruh agar dia itu mendekat, dia menolak untuk melakukan itu. Ya, dia mengatakan saya tidak akan beranjak dari sini. Ya, fa'ilam ta'jiduhu faktulu Kalau kalian tidak mendapatkan itu, bunuhlah aku. Ya, pahavaru pawa jadutil kalkutu. Mereka kemudian menggalinya dan mendapatkan buku itu. Falam makrojuha ketika mereka mengeluarkannya, kaulah syaitanu. Syaitan mengatakan inna Sulaimana, inna makana yad insa was syaitina watay robiha tasyhairi. Sulaiman. Ketika ia berkuasa terhadap manusia, terhadap setan, terhadap burung-burung, itu disebabkan oleh sihir ini. Gitu. Thumma torah wa wa fa fa syafil nas anna sulaymana kana sahiron. Kemudian dia per, apa perterbang, kemudian dia pergi dan menyebarkan sebuah berita, sebuah isu di antara atau di kalangan penduduk uh, apa, uh, kerajaan ketika itu, bahwa Sulaiman adalah seorang tukang sihir. Wa attaqalat banu Israil kal kutub. Kemudian Bani Israil mengambil buku itu pada masa datang Muhammad sallallahu ketika Nabi Muhammad datang khosamu Ya, mereka kemudian apa me, menolak ya, Nabi Muhammad itu dengan kitab itu. Fadzalika hayna yaqulu Taala wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatinat kafaru. Dalam kitab-kitab tafsir lain dikatakan bahwa ya, Ada yang disebut dengan ibnu Surya Ibnu Surya ini adalah Seorang Bani Israel yang ketika menghadap Nabi Muhammad SAW ya, Ia mengatakan atau Nabi Muhammad mengatakan bahwa ya, uh, Apa uh, Sulaiman ya, adalah seorang Nabi Mereka mengatakan loh Dia kan seorang tukang sihir itu itulah. itulah yang kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan dan turunlah ayat ini wa makan farosul iman walakin nasyaotina kafaru. Jadi menurut pembahasan Ibn Khafir ini ini adalah asal usul mengapa kitab sihir itu apa muncul di kalangan bani Israel. Kitab Sier itu muncul di kalangan bani Israel itu disebabkan karena setan itu biasa hilir mudik naik ke langit untuk mendapatkan informasi tentang apa yang akan terjadi di atas buka bumi ini itu adalah sebelum terjadi sebelum uh, apa terjadinya pelemparan dengan bintang-bintang ya setelah Nabi Muhammad itu apa pada tahun dimana Nabi Muhammad akan dilahirkan mereka kemudian dilempari oleh bintang-bintang itu sehingga pada akhirnya tidak ada lagi yang berani untuk mendekati langit, ya mendengar tentang apa yang akan terjadi yang dibah yang dibicarakan oleh malaikat apa yang akan terjadi uh, pada penduduk bumi, gitu. Nah sebelum itu mereka biasa ngintip itu, ya sehingga ketika mereka mendapatkan berita itu, ya mereka kemudian turun ke bumi. Dan menyampaikan berita itu kepada dukun-dukun, dukun-dukun itulah yang kemudian menyampaikan kepada manusia, sehingga apa yang dikatakan oleh dukun itu itu benar terjadi, hingga pada akhirnya kemudian dukun itu memiliki kekuasaan yang luar biasa atas manusia. Ya, uh, apa? Uh, dan ini adalah fenomena tidak hanya fenomena banisrael, tetapi adalah fenomena dunia. Gitarnya saya membaca tentang tulisan-tulisan Machiavelli dia mengatakan bahwa orang yang paling berkuasa adalah para dukun di kenapa para dukun karena dia menceritakan tentang ramalan-ramalan yang benar. sehingga untuk menghindar ya menghindar dari keburukan yang akan terjadi itu mereka kemudian mendekati dukun-dukun itu Ya, ketika mereka mendapatkan suatu hal agar kemudian mereka bisa menyelesaikan perkaranya itu mereka datang mendatangi dukun-dukun itu kan juga sampai sekarang terjadi ya, orang yang kehilangan sesuatu ya siapa yang didatangi gitu ya siapa yang melakukan itu siapa yang nyurinya itu yang didatangi adalah juga dukun itu ya meskipun dukun itu berpeci gitu? itu lain cerita itu karena itu maka ini yang harus kemudian kita selektif ya Uh, Kiai-kiai sering bercanda gitu. Ada sekarang itu ada kikun, ada takun, gitu. Kikun itu adalah kiai yang propres, profesi sebagai dukun. Takun adalah ustadz yang sebenarnya profesinya dukun. <laughs> Jadi uh, dari dulu sampai sekarang, gitu. Dan karena itu maka nanti kita akan bicarakan, gitu, tentang bagaimana hukum mempelajari sihir, ya supaya kita terhindar dari keburukan-keburukan sihir itu ya. Nah jadi ketika itu kemudian orang-orang menuliskan apa yang dikatakan oleh dukun itu ya sebagai suatu yang tertulis menjadi sebuah buku dan sampai kepada kita ya buku-buku sihir itu kemudian bertingkat-tingkat ada buku sihir yang memang benar sihir itu 100 persen sihir ada buku-buku sihir yang kemudian dicampur dengan sesuatu yang lain sehingga lebih soft. Karena itu maka muncul apa yang disebut dengan mujarrobat. Ada yang pernah dengar mujarrobat ya, itu? Mujarrobat itu, mujarrobat itu kan campuran itu, ada salawat itu, ada kalau yang mau ini mau itu itu luar biasa. Itu hakikatnya adalah ya sihir itu itulah yang kemudian menjadi bagian dari warisan apa yang pernah ditulis oleh ya Bani Israel dari pembicaraan pembicaraan apa eh, eh, para dukun mereka nah Nabi, Nabi Sulaiman itu menyikapi ini ini dengan sangat ketat keras karena itu maka tulisan-tulisan itu itu dikumpulkan ya Dirtakan dalam sebuah peti Peti itu kemudian Dikubur di bawah singgah sananya Dan jelas ketika itu tidak ada orang yang berani Mendekati singgah sana Sulaiman AS. Termasuk diantaranya adalah Setan Karena kekuasaan Nabi Sulaiman itu tidak hanya Berkuasa atas manusia Tapi juga setan Hewan-hewan termasuk burung diantaranya Itulah yang kemudian Kekuasaan Nabi Sulaiman itu Kekuasaan yang tidak pernah terulang Karena itu maka Nabi Muhammad SAW pernah punya keinginan suatu pagi sebelum berangkat subuh akan ke masjid didapati ada setan ya. dia punya keinginan untuk me, apa, me, mengikat setan itu tetapi teringat dengan Nabi Dawud AS ketika Nabi Dawud meminta kekuasaan yang tidak akan diberikan kepada seorang pun setelahnya Ya kemudian tidak jadi mengikat setan itu karena kekuasaan terhadap Sulaiman itu menjadi bagian dari kekuasaan Nabi Sulaiman. Itulah yang membuat kemudian di akhir hayatnya Nabi Sulaiman ketika mempekerjakan sekian banyak setan, ya, Nabi Muhammad, nah, Nabi, Nabi Sulaiman sedang menyandar bersandar di pangkatnya, ya Allah kemudian meng, apa, e, menyabut mencabut nyawanya. Ia meninggal dunia, ia tetap berdiri, ya dengan bertelekan di bawah atau di, apa, dengan tongkatnya. Kemudian bertahun-tahun setan itu bekerja, ya dengan pekerjaan yang keras. Pada akhirnya kemudian Al Qur'an mengatakan, andai saja setan itu tahu tentang perkara yang gaib, mereka tidak akan bekerja dengan hina dalam waktu yang panjang. Ketika mereka tidak tahu tentang kematian. Sulaiman, dan baru tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia ketika ia tersungkur karena tongkatnya yang dimakan rayap itu menunjukkan bahwa setan memang tidak tahu tentang perkara yang gaib nah setelah itu kemudian Nabi Sulaiman meninggal dunia ya, orang-orang dekat Nabi Sulaiman yang tahu persis tentang kejadian itu juga meninggal dunia, datang kemudian generasi setelahnya, dan generasi setelahnya itulah yang kemudian Uh, tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan uh, singgasana atau di, apa yang ada di bawah singgasana Sulaiman itu setan kemudian datang dengan bentuk manusia, ya dia kemudian menyampaikan tentang apa yang ada di bawah singgasana itulah tadi yang sudah disampaikan sehingga pada akhirnya dari situlah kemudian muncul sebuah isu, ya dan isu itu adalah isu setan bahwa Nabi Sulaiman menjadi seorang penguasa dengan kekuasaan yang tidak ada tandingannya itu disebabkan karena dia tukang sihir ya, itulah yang kemudian digambarkan oleh film-film barat bahwa Sulaiman itu adalah seorang penyihir Itu, sungguhnya adalah isu yang datang dari setan itu Nah, ketika Ibnu Surya menyampaikan bahwa setan atau Sulaiman itu adalah tukang sihir ya, ayat ini turun wa makhafaro Sulaimanu setan atau Sulaiman itu tidak kufur ya. Dalam arti apa kufur itu? Dalam arti bukan tukang sihir. Itulah yang kemudian pembahasan berikutnya adalah ya, taklum sihir kufrun mengkaji sihir itu adalah bagian dari kekufuran. Karena itu di sini dikatakan wah makafaroh sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, bukan tukang sihir maksudnya. Kenapa sihir disebut dengan kufrun? Karena sihir bagian dari kekufuran. Baik hadirin Bapak-Ibu semua ya mungkin itu dulu ya. ya apa dari penggalan ayat 102 ini ayat pembahasannya cukup panjang dan eh, juga cukup penting ya karena eh, membicarakan tentang satu hal yang eh, menjadi masih menjadi bagian dari fenomena masyarakat di mana sihir itu masih kemudian menjadi eh, sesuatu yang diminati. Ya tidak di kampung tidak di kota. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari keburukan itu. Nanti Insya Allah akan kita bahas. Itu kita... baik. Ya masih kita punya waktu seperempat ya, jam lagi. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Ya, ya silakan Pak Fontung. Iya pekan yang lalu sudah ibu Zakar. Iya Pak dulu nggak <tuh> <tuh> silakan dulu. Ya, jadi untuk hmm, sihir ini kalau dari sejarah, musuh dengan Nabi Sulaiman dulu mana ya? Hmm. Dan, karena Nabi Musa kan juga ada sihir ya. Betul. Di zaman Nabi Musa ada sihir. Hmm, Sulaiman juga. Dan Nabi Sulaiman ini sih bukan sihir. Ya? Uh -huh. Nabi Musa juga pen sihir kan. Ya? Uh -huh. Tapi ada ahli-ahli sihir betul, betul. Uh, di Fir'aun itu. Uh -huh. Nah itu hmm, kalau lihat dari ayat ini, maksudnya kan ya ayat yang ini apa Nabi Israel? Uh -huh. gitu. Itu itu dari mana gitu? Apa namanya? Uh -huh. e, terkait dengan dan kalau misalnya eh, ini mempelajari sihir itu beda bedaknya dengan yang tidak sihir itu seperti apa ya maksudnya ya. kan memang ada ya ityari atau apa yang memang punya kelebihan uhum. apa dia memang datang artinya ilmunya itu tidak dipelajari uhum. punya sendiri gitu ya langsung atau seperti apa? Kemudian eh, nabi Muhammad ya nabi Muhammad ini kan penama sihir. Mm -hmm. Nah itu, ada yang juga membantah gitu, katanya hadis itu ee um, salamatan mm -hmm. ya. Enggak gitu. Salamatan gitu. Beda yang Ahmad, Ahmad sihir itu tidak satu pendapat. Karena menurut tidak mungkin kalau seorang nabi mm -hmm. nah, itu, apa ya Ustaz? Setiap... Eh, eh. eh. eh. Musa dengan Sulaiman. Saya hafal lebih dulu ya. ha? Coba hitung dari hitungan apa Hitungan uh, Para Sama. Nabi Sama. Hmm? Sama. Nabi Sulaiman Sulaiman lebih dulu Sulaiman lebih dulu Mm -hmm. Ya yeah. uh, intinya adalah bahwa sebelum dan setelah Nabi Sulaiman itu fenomena sihir di kalangan penisro ini memang menjadi sebuah tradisi, gitu. Yeah. Dan itu sampai sekarang. Itu tadi saya katakan sampai sekarang. Yeah. Uh, di dalam kitab Syamsul Ma'arif itu apa uh, aroma Musa alaihissalam itu juga sangat kental gitu sangat kental ya dan itu artinya adalah proyek setan menyesatkan umat hmm. manusia dari kalangan Bani Israel lewat apa uh, sihir ini memang menjadi sebuah persoalan besar bahkan kemudian mengapa ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu ya di dalam ayat Al-Quran nah ini kan menunjukkan betapa bahwa persoalan itu menjadi persoalan yang cukup besar gitu nah itulah yang kemudian membuat uh, saya katakan bahwa uh, sihir itu itu menjadi bagian dari sejarahnya Israel ya Israel dan itu terus ya Sebelum Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman, ya termasuk diantaranya pada masa Nabi Muhammad Musa, Nabi Salam itu menjadi persoalan. Nah, yang kemudian terjadi pada masa Nabi Sulaiman, ya Nabi Musa itu, itu kan bukan bani Israel, ya, kan? tapi orang-orang apa Nabi Musa, eh, Nabi orang-orang Fir'aun itu, kan? orang-orang Fir'aun, ya, orang-orang Fir'aun. Nah, itu yang kemudian sekarang disebut dengan sihir masyrik dan magrib. <laughs> gitu. Jadi, itu sihir itu menjadi sebuah fenomena umum, tidak hanya di kalangan masyarakat tertentu tapi juga masyarakat-masyarakat yang lain, gitu. Saya pernah cerita tentang apa uh, buku Nisa Daud uh, apa uh, orang jurnalis yang mewawancarai eh, apa setan itu muncari jin. Jadi Al Hiwar As-Sahabi Ma'al Jin, ya, Dialog eh, jurnalistik dengan jin itu. <laughs> Dan di, di Indonesia sudah pernah buku itu pernah jadi buku apa eh, bestseller itu. Itu yang melakukan wawancara adalah seorang jurnalis Mesir. Ya. Dan dia kemudian bertanya tentang uh, apa yang dilakukan oleh David Copperfield misalnya ketika menghilangkan Menara Eval gitu Dia mengatakan itu yang turun adalah lima ifrit gitu <laughs> Jadi bukan hanya satu gitu ketika Menara Eval itu seolah-olah tidak ada Itu yang dia pakai oleh yang dipakai oleh David Copperfield itu adalah lima ifrit gitu Nah ini kan fenomena sihir di barat gitu kan jadi ini bukan persoalan timur dan barat, tetapi adalah persoalan semua orang atau di mana-mana dalam setiap fase sejarah itu sihir itu menjadi sebuah persoalan. Termasuk diantaranya adalah pada masa Musa Alisalam orang Mesir juga memakai itu, itu memakai itu. Ya. Nah, jadi itu itu uh, apa uh, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar itu apa kena sihir jawabannya adalah iya itu karena hadisnya adalah hadis yang sahih gitu hadis yang sahih saya apa pernah membahas itu apa di oh, ketika membahas tentang surat uh, apa al-Falaq kalau tidak salah ya surat al-Falaq gitu. Surat al-Muawwidzatain gitu. Ini apa di Widya Tama pernah membahas itu gitu. Uh, dan itu banyak hadis yang menceritakan tentang uh, ya apa, uh, apa tentang Nabi Muhammad S.A.W. terkena sihir dan itu menjadi asbabun nuzul dari turunnya al-Muawwidzatain. Ya al-Muawwidzatain. Jadi Nabi Muhammad SAW merasakan bahwa dia melakukan sesuatu dengan istrinya padahal dia tidak melakukan itu ya. Dan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama Sampai pada akhirnya Kemudian apa, dua malaikat turun ya. Dua malaikat turun Mereka kemudian berdialog dan dialog itu didengar oleh Rasulullah SAW Apa yang terjadi dengan orang ini Ya dia mengatakan itu karena buntalan sihir yang dilakukan oleh si Fulan dari kalangan Yahudi, saya lupa itu namanya. Kemudian dile, apa, dilemparkan atau buntalan itu, buntalan sihir itu diletakkan dalam sebuah sumur. Ya. E, kemudian Nabi SAW diturunkan e, Al-Mu'awidatayin, dua, dua surat, Kul'a'udhu berra'bin falak dan Kul'a'udhu berra'binna sebagai senjata yang, jika ia baca itu akan membuatnya terbebas dari gangguan sihir itu, ya, sehingga pada akhirnya itu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kemudian sembuh dari sihirnya, ya, sihir itu kemudian di apa sumur itu kemudian diuruk gitu, eh, tidak diambil tapi diuruk gitu. Nah itu adalah riwayat yang sahih terkait dengan terkena sihirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menunjukkan bahwa Uh, betapa al-mu'awidata itu menjadi sangat penting gitu kan uh, karena meminta kepada Allah dari perlindungan uh, sihir atau apa meminta kepada Allah perlindungan dari sihir itu kemudian uh, menjadi sesuatu yang uh, sangat penting uh, jangankan uh, makom kita gitu kan. nabi saja itu terkena dengan sihir itu gitu kan. uh, ini adalah bagian dari apa, kisah yang eh, apa, beredar di kalangan para ulama dan dalam banyak hadis terkait dengan sebab turunnya hadis atau sejak turunnya surat al muawidatain itu dan ini menunjukkan bahwa al muawidatain diturunkan terkait dengan eh, terkena sihirnya nabi muhammad saw. Alhamdulillah itu pak ibu maga bu silakan bu minta nama-nama aset, aset ini, apakah dia seorang yang tadi yang kita baca sebelum bersolat waktu sihir, apakah tulisan-tulisannya ada? mencerahkan gitu dibandingkan orang-orangnya dia Islam tapi dia selalu berbanggawistik gitu mm -hmm. maksud saya seperti itu baik. tapi yang mm -hmm. mungkin tidak seperti itu gitu dia punya hal baik yang bahkan lebih dasar dari dokter Islam sendiri tapi ya dia, dia tetap berharap untuk sekarang tapi dia menguasai teknologi dan sangat percaya dan semua teknologi yang ya baik ya mm -hmm. ini yang kedua ini yang menarik tuh <laughs> itu menarik karena memang kecenderungannya itu uh, semakin apa uh, tinggi kedudukan uh, intelektualitas seseorang itu kecenderungannya itu uh, saya pernah uji uh, uji disertasi <gitu> gitu, uh, dengan hmm. seorang profesor itu uh, kemudian uh, dia cerita gitu. E, kalau dia adalah seorang yang e, apa e, pengikut suatu tarekat gitu. Tarekatnya bukan tarekat yang seperti tarekat Al-Juneh dalam arti tarekat-tarekat tetapi sesuatu yang apa logis itu Landasannya jelas Al-Qur'an Sunnah, tapi ini tarekat yang agak gitu. Dan ternyata tidak satu, dia bukan satu fenomena gitu ternyata sifulan, sifulan, sifulan ini profesor-profesor ini kecenderungan pada tarekatnya tinggi gitu. Nah, jadi seringkali kemudian, ya tingkat keilmuan seseorang itu itu tidak serta merta, itu membuatnya menjadi seorang yang uh, rasional dalam keseluruhan hidupnya, ya ilmunya luar biasa. Tetapi pengetah atau kepercayaan pada mistik juga bisa jadi kepercayaan pada mistik itu tidak bertetanggan dengan keilmuan yang dimilikinya. Wallahu aalam ini. Intinya kalau saya bisa menjelaskan begini bu ya, bahwa Islam memberikan sebuah guideline sebagai arahan ya tentang persoalan gaib yang harus dipercayainya karena kecenderungan setiap orang itu memiliki kepercayaan memiliki kecenderungan setiap orang memiliki kecenderungan untuk percaya dengan yang gaib Jika kepercayaan terhadap yang gaib ini tidak disalurkan berdasarkan koridornya, maka ia kemudian akan ngawur ke sana kemari gitu. saya teringat itu apa piala dunia yang tahun berapa gitu, yang apa yang kemudian siapa yang akan menjadi pemenang piala apa kemudian ditentukan oleh gua oh, itu itu. Itu tahun berapa itu? Sebelum Eropa diteliti Cina, Spain, Jerman. Spain, Spain. Itu. ini satu contoh. Masyarakat barat itu kan sebenarnya masyarakat yang seringkali disebut dengan masyarakat yang ateistik ya. Gitu. Dan karena itu ateisme itu luar biasa gitu. Itu rata-rata 60% lah gitu. Tapi kemudian Apakah dengan ateisme ini dengan serta-merta mereka kemudian tidak percaya dengan perkara-perkara yang mistik itu? Justru, gitu. mereka sangat percaya dengan perkara yang mistik. Gitu. Apa yang disebut dengan film drakula misalnya? Film-film ya, Pampir misalnya, emangnya Pampir itu ada? Misalnya, ini kan bagian dari kehidupan mistik yang kemudian tidak hanya menjadi uh, satu keyakinan segelintir masyarakat, tetapi menjadi... Kecenderungannya diyakini kebenarannya oleh banyak orang, gitu, diterima sebagai sebuah kisah yang menarik oleh banyak orang, dan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kecenderungan percaya dengan perkara yang gaib itu. Nah, jadi seringkali ya, apa keyakinan tentang materialistik itu, itu tidak serta merta menampik kenyataan bahwa mereka itu percaya dengan perkara-perkara yang sifatnya mistik kita Nah, Islam ketika memberikan rasionalitas itu dalam rangka membersihkan memang itu <tuh> cara berpikir orang agar dia terbebas dari cara berpikir yang mistik ya karena itu maka semua itu diposisikan berdasarkan proporsionalnya gitu itulah yang kemudian membuat hari-hari bulan-bulan nama-nama hari hari bulan bulan nama nama hari nama nama bulan kemudian dirubah menjadi nama-nama yang lebih rasional hari pertama hari kedua hari ketiga sampai hari ketujuh Yawmul Ahad, Al-Isnin, Al-Thulatah, Al-Arbi'ah, Al-Khomis, kecuali Al-Jumu'ah Jumu'ah ya. Jum ah tidak disebut dengan Yawmul Siddah tapi Yawmul Jumu'ah tapi sampai kemudian Yawmul Sabt, Sabt itu dalam bahasa Hebroni dalam bahasa Arab juga Sab'ah ya Padahal sebelumnya itu kan hari Sunday, Monday itu hari-hari yang merujuk pada kepercayaan-kepercayaan mistik itu. Nama-nama bulan juga itu kan dirubah dari kepercayaan terhadap dewa-dewa menjadi ya, apa dalam Islam itu ya, muharram dan seterusnya gitu. Januari, Februari, Maret itu kan semuanya adalah mitos-mitos itu. Di Roma itu kan sampai sampai sekarang juga masih ada kuil Januari itu masih ada. Ya. Kenapa Januari itu diletakkan di apa di bulan pertama? Karena Dewa Januari itu Dewa memiliki satu kelebihan di mana ia bisa melihat kebelakang, bisa melihat ke depan. Januari itu kan kebelakang masih deket nih dengan Desember gitu, kan. ke depan dia. Nah, itu satu contoh gitu. kan Nah ketika itu terjadi dalam diri umat Islam ini percepatannya uh. luar biasa memang percepatannya luar biasa. Ilmu pengetahuan, sains di dalam Islam itu berkembang sedemikian rupa. Itu disebabkan karena umat terbebas dari mitologi itu diantaranya. ya. Tetapi ketika umat Islam mundur, ya dalam perjalanan sejarah kemudian mitos-mitos tentang mistik itu juga kemudian berkembang, ya sebagaimana yang terjadi dalam agama-agama yang lain. Nah, inilah kemudian terjadi kemunduran nah ketika ilmu pengetahuan dalam Islam itu mundur karena mitos kemudian kenapa yang lain itu tidak ikut mundur ketika ya cara berpikir mistik itu juga terjadi itu nah ini, ini ini menurut saya menarik ini gitu menarik itu, gitu itu nah sangat mungkin itu tadi ya pertama bahwa terkadang gitu terkadang dalam banyak kasus itu cara berpikir mistik itu tidak kemudian 100% menghentikan ya kemampuan il apa ilmiah seseorang itulah yang tadi saya katakan banyak guru besar yang kemudian percaya dengan persoalan-persoalan yang mistik sesuatu yang tidak kita yakini tetapi mereka yakini gitu itu satu. Yang kedua, bisa terjadi ya bahwa orang-orang yang berpikir mistik itu itu terjadi di kalangan sebagian orang tetapi kemudian sebagian yang lain itu tidak terpengaruh dengan cara berpikir mistik itu. Itu bisa saja juga terjadi gitu. Itu kemudian yang membuat kita melihat bahwa di kalangan Bani Israil itu itu terjadi ya apa uh, segmentasi uh, apa masyarakat. Ada masyarakat yang kecenderungan religiusnya itu sangat tinggi dan karena itu memiliki style yang berbeda ya, yang khas sampai sekarang kan kalau misalnya orang-orang yang kenal dengan agamanya itu kan cara berpakaiannya itu uh, sangat sangat khas gitu kan. tetapi apakah seluruh Bani Israel itu adalah orang-orang yang mengenal agamanya dengan baik dan karena itu juga terpengaruh dengan Eh, apa, eh, tradisi kabala sihir eh, apa, itu juga tidak begitu, tidak tidak selalu banyak orang-orang Yahudi yang sekuler, orang-orang Yahudi yang tidak mengenal agamanya dan bahkan kemudian banyak orang-orang Yahudi justru yang menentang ya tentang mitos-mitos yang beredar di sekitar agama mereka itulah yang tadi saya katakan, salah satunya misalnya ketika kita membaca bukunya Israel Pinklestein misalnya Ya namanya israel pingkal sel kan jelas adalah seorang yahudi namanya juga israel gitu ya tetapi dia kemudian bisa menguliti demikian rupa tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi ya di dalam keyakinan-keyakinan orang yahudi terkait dengan kitab suci mereka misalnya dan ini menunjukkan uh, bahwa segmen tertentu dari kalangan yahudi itu itu dikeluar dari mainstream ya uh, apa keyakinan umum bahwa mereka itu atau fenomena umum bahwa mereka itu sangat lengkat dengan uh, tradisi mistiknya, gitu. Oh, uh, ya <laughs> gitu. Itu, itu dua hal itu yang bisa saya jelaskan bu ya, gitu. Uh, Mudah-mudahan nanti bisa kita gali lebih apa, lebih lebih dalam ya. Jadi kemungkinan yang pertama adalah bahwa uh, terkadang tidak bertentangan antara cara berpikir mistik dengan keilmuan yang dimiliki oleh seseorang, termasuk diantaranya adalah keilmuan sains. Ya, yang kedua adalah bisa juga ya bahwa sebagian sangat mistik, tetapi sebagian mereka yang juga tidak mistik. karena itu maka tidak setiap Yahudi itu penganut kabbalah, ya dan tidak setiap Yahudi itu sangat Biblikal, tetapi juga banyak orang-orang Yahudi yang sekuler. Banyak orang-orang Yahudi yang bahkan kemudian sangat materialistik, ya eh, apa, dan karena itu kemungkinan mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal eh, yang umum terjadi di kalangan Bani Israel terkait dengan kecenderungan mereka pada persoalan-persoalan mistik. Gitu ya. Itu yang pertama, yang kemudian tadi pertanyaan yang pertama itu tentang? Uh, Asif ya apakah Asif itu adalah seorang yang sangat dikenal ya sebelum pada masa Sulaiman alaih uh, salam jawabannya adalah iya ya karena uh, ketika <coughs> dikatakan bahwa Hai uh, apa yang mendatangkan uh, apa mendatangkan singgah Bilqis hanya dengan kurang dari sekejap mata itu disebut bahwa ia adalah asid ibnu berkia itu kan. e, dan ketika ia muncul di hadapan nabi sulaiman dan kemudian menawarkan sebuah penawaran yang sangat apa ya e, sangat ambisiusnya itu gitu ini menunjukkan bahwa dia memang sudah dikenal ketokohannya ya karena kalau misalnya orang yang tidak dikenal memiliki ketokohan kan kemungkinan besar dia tidak akan hadir di hadapan seorang raja yang agung Nabi Sulaiman Alaihissalam itu dan ini menunjukkan bahwa Asyib memang memiliki ketokohan ya, pada masanya kemudian juga dikenal luas setelah uh, apa, Nabi Sulaiman salam, dan karena itu maka di sini oleh Ibn Khatib disebut bahwa buku yang ditulis oleh Asyib ini adalah sesuatu yang kemudian dipegang oleh uh, kalangan Bani Israel pada sampai pada uh, masa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya gitu. Sedang enggak terakhir ya, silakan ya. Ini aja apa namanya? Masa juga pernah baca bukunya, soal profesor lah ya. Mm -hmm. Dulu amin dulu ya. Mm Heeh. -hmm. Nah, profesor berapa itu ya, ya. Mm Heeh. -hmm. Tapi masih relatif teman gini ya di kalangan intelektual oral ayah mereka Mereka selama ini mungkin materi ya dikejar. Nah, sampai satu titik, kemudian dia sepertinya ada timbul kerengam hati, gitu. Mm -hmm. Maka, kemudian yang dia, yang mereka atau dia itu pelajari atau yang eh, agama, katakan Islam, dia agama Islam, misalnya yang bercorak ini hati yang yang penahan dominannya pada hati. Mm -hmm. Kadang-kadang pasau. Gitu. Mm -hmm. Nah, saya bedakan antara dua dengan sihir ni. Tapi mm -hmm. yang yang boyfie yang dia pelajari yang dia tasawuf yang hati itu benar-benar sihir selesai. Jadi ee, e, apa namanya mereka itu latihnya itu adalah ke yang seperti itu. Dia karena tu sudah punya rasionalitasnya sudah mm -hmm. sudah tinggi gitu kan. Tapi memang ada kecenderungan mm -hmm. e, yang sifatnya itu, itu memang ada tidak di manusia. Maksudnya artinya rasionalitas memang sudah diberikan oleh Allah gitu ya yang sifatnya apa namanya apa spiritual lah istilahnya ya spiritual pun di emang ada juga gitu nah yang saya amati sih seperti itu yang ketika intelektualnya tinggi bahkan mungkin sekuler terus saat dia menyadari gitu ya menyadari bahwa ada hal-hal di luar itu ya sehingga dia larinya ke sana ketimbang lari-lari, e, e, maksudnya ke agama yang sifatnya formalistik ya, maksudnya hukum aja berhenti di e, hukum gitu, berhenti di hukum, tidak dibalik hukum. Nah itu yang yang saya amati saya pernah juga misalnya ini saya ini aja pengalaman, mm -hmm. hal -hal, misalnya, mm -hmm. yeah. ke satu masjid yang memang kental dengan dia so ini tuh nah maksudnya tuh e, praktek ibadahnya. Uh, sunah kita, emang dia punya apa ya katanya tadi yang uh, apa namanya lebih spiritual lebih ke spiritual itu mengomongan <tuh> general apa gitu ya, karena memang yang di, ini kan uh, aspek spiritualnya, dan dia uh, bisa membatin gitu uh, ya kalau udah tahap itu tiap malam tahajud ya, tiap malam tahajud dan kalau sudah setara tertentu gitu ya uh, murid-muridnya ini, memang bisa siapa pun yang menurutnya mempunyai beberapa kemampuan gitu ya, Nah itu punya beberapa kelebihan lah secara spiritual, secara spiritual seperti itu. Nah tapi kalau yang mempelajari sihir, eh, kalau saya sih dia nggak mempelajari sihir gitu, ya artinya spiritualitas seperti itu itu tidak ya, tidak apa namanya untuk untuk pengobatan eh, yang mungkin itu punya kemampuan kemampuan itu tapi untuk menghantam. Tapi mungkin nanti juga yang larinya kemudian kesihir gitu ya ke dukung-dukung yang untuk menjaga katakan posisinya, hmm. lapangnya, asparti bisa jadi. Hmm. Itu yang ya. yang set ini ya. <tuh> <tuh> Satu hal yang uh, tidak akan hilang dari Rasa manusia itu adalah penghayatan tentang keterbatasan ya, Tentang ketidakberdayaan ya. Karena itu maka semakin orang memiliki kedudukan yang tinggi Semakin dia memiliki kebutuhan untuk ya, Sesuatu yang bisa menjadi tempat bergantungnya gitu. Makanya dalam Al-Quran itu, itu dikatakan uh, lawkana li alaukana li kuwatun awi ila rubnin syadiyin anda saja saya itu memiliki kekuatan atau berlindung di bawah sebuah tembok yang kokoh gitu nah para ulama sebagian ulama mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan orang di mana dia memiliki kebutuhan untuk berlindung ya berlindung. Kenapa membutuhkan tempat berlindung? Karena dia sadar tentang keterbatasan yang ada di dalam dirinya. Nah, ketika penghayatan-penghayatan tentang keterbatasan itu itu kemudian direduksi karena pikiran yang uh, rasionalitasnya, gituan. Itu betul tadi kecenderungannya. Ketika dia sampai pada batas usia tertentu, di mana ia secara fisik tidak lagi kuat dan karena itu maka otomatis perubahan e, peralihan dari fisik yang kuat menjadi semakin tidak berdaya ini juga mempengaruhi cara berpikir pada akhirnya kemudian dia akan sangat merasakan kebutuhan tentang itu itulah yang kemudian membuat banyak orang ya pada masa akhir kehidupan intelektualnya justru menjadi seorang yang mistik gitu terlepas dari mistik itu apakah dengan mengikuti pikir uh, atau mengikuti kemudian tarekat tertentu atau sampai pada tingkat-tingkat tertentu nah ini yang kemudian seringkali terjadi dan itu betul terjadi ya, karena itu maka ya, hidup kita ini pelajaran penting bagi kita adalah bahwa eh, siapapun kita ya, eh, apapun profesi kita jangan kemudian hanya mengambil satu segmen ya saja di dalam hidup ini jangan hanya persoalan rasionalitas saja jangan hanya persoalan materi saja tetapi juga ada kebutuhan dasar di dalam hidup manusia itu adalah kebutuhan tentang rohiyah itu itu juga yang harus kemudian dipenuhi ketika ini terus dipenuhi maka pada akhirnya tidak akan melonjak-lonjak seperti uh, yang menjadi kasus dari banyak orang gitu sehingga pada akhirnya kan sampai akhirnya dia akan normal gitu kan dan karena itu tidak harus kemudian mencari pemenuhan, pemuasan dari hal-hal yang tidak uh, selayaknya kemudian dilakukan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penghayatan kita Allahualaikum ya uh, terkait dari tadi apa pertanyaan terakhir Pak Untung itu adalah uh, persoalan tentang uh, perbedaan antara sihir dengan uh, apa Karomah ya tadi itu ya ya jelas berbeda gitu Karena e, yang disebut dengan karoma adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Ia bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa, kawarik lenaga kita, tetapi itu tanpa rencana ituan, tanpa rencana dan tidak bisa kemudian didatangkan kapan saja. Jadi menjadi satu pertanyaan kalau ada anggapan bahwa seorang mendapatkan karoma kemudian dia memasang plang di depan rumahnya bisa memberikan penyembuhan alternatif untuk hal-hal tertentu itu bukan karoma ya karena kalau karoma ya dia memberikan datang itu kapan ya itu pada saat dimana ia membutuhkan kita karena itu maka para ulama mengatakan bahwa karoma itu itu tidak bisa dijadikan sebagai ya profesi tidak bisa kemudian ada selalu setiap waktu ya. ia akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada masa-masa ketika ia membutuhkan ya. karena itu maka ketika uh, Umar bin Khattab punya apa, uh, kemampuan untuk melihat tentara-tentaranya yang ada di Irak pada saat dimana Umar khotbah di Madinah di atas mimbarnya di hari Jumat dan kemudian berteriak dan teriakannya itu didengar oleh tentara-tentaranya di Irak itu kan tidak pernah disebutkan dalam riwayat satupun riwayat bahwa Umar kemudian melakukan hal yang sama pada masa-masa berikutnya gitu. Nah, ini kalau gitu. Jadi kharig itu atau kharoma itu diberikan oleh Allah pada waktu di mana ia benar-benar membutuhkannya. Gitu dan karena itu maka tanpa ada program ya tidak kemudian apa berusaha untuk melakukan itu dalam arti dia hanya sekedar untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan itu. Sementara yang disebut dengan dan karena itu maka ciri dari orang yang punya karoma itu adalah ketakwaannya itu. Ya. Sementara yang disebut dengan sihir, ciri utamanya adalah dia pasti orang yang jauh dari agama. Kenapa? Karena yang disebut dengan sir itu adalah kontrak-kontrak tertentu dengan setan yang memberikannya bahwa setan jelas tidak memberikan syarat sesuatu yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah tetapi syaratnya adalah pasti dengan sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu subhanahuwata'ala dan karena itu maka penampilan orang yang punya karomah pasti berbeda dengan penampilan orang yang itu <ganti> pasti itu itu dari apa dari raut mukanya saja itu sudah pasti berbeda kita insyaallah bisa dibedakan kita terasihir dengan karomah baik saya kira itu ya dulu ya terima kasih bapak ibu, ibu semua atas perhatiannya ya. pembahasan di mukhasir awal-awal ini memang agak panjang-panjang tapi insyaallah pada akhirnya itu agak pendek-pendek gitu insyaallah jadi apa Meskipun uh, pembahasan awalnya panjang-panjang, tapi ya tidak membuat kemudian kita berpikir, waduh kalau misalnya setahun hanya 100, halal, 100 ayat, <laughs> 6346 ayat jadi berapa puluh tahun deh? <laughs> <laughs> <tuh> kita juga yang paling penting kan kita terus ya, terus menggali ayat-ayat itu ya, tidak. Ini ada masalah ya? Masalah. Masukan lebih dikit Ada nomor tiket. 42. Pekan ya. Itu ya. Oke, insyaallah. Baik. Ya. kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.